Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ikhwan wa akhwat Para pemirsa TV Rasil maupun radio Rasil yang tercinta Semoga kita tetap dalam perjuangan untuk Islam yang satu Alhamdulillah Hari ini kita dipertemukan lagi dalam kajian singkat tentang keagungan Al-Quranul Karim. Semoga ini akan menambah cinta kita pada Al-Quran dan lebih mendorong kita untuk selalu mengkaji Al-Quranul Karim. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman dari ayat ke-33 sampai ayat ke-36 a'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim yaa ma'syaral wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaaris samaawaati wal ardi fanfudzu la tanfudzuuna illaa bisulthaan fabi ayyi alai rabbikuma tukadzdziban yursalu 'alaikum syuwaadun wa fala tantasiraan fabi ayi ala'i rabbikuma tukattiban sadaqallahul al aliul azim luar biasa pemirsa di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu dorongan luar biasa kepada jin dan manusia Allah nyatakan ya ma'sharal jin wal ins Hei segenap jin dan manusia ini istata'tum jika kamu mampu jika kamu sanggup Antan tanfudzu min aqtaris samawati wal ardh ...untuk melintasi pelosok langit dan bumi. Fanfudhu, lintasilah. Allah berikan dorongan. Tapi Allah ingatkan. Apa kata Allah? La tanfudhuna illa bisulton. Sekali-kali engkau tidak akan pernah bisa... ...melintasi langit dan bumi... ...kecuali dengan sultan, yaitu dengan kekuatan. Kekuatan pikiran, kekuatan ilmu... ...kekuatan teknologi, kekuatan mental... Kekuatan finansial, kekuatan kemauan. Dengan kekuatan-kekuatan tersebut Allah janjikan Kalau manusia suatu ketika akan mampu untuk menjelajah ruang angkasa. Tapi ada satu pertanyaan. Kalau di ayat ke-33 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan kepada manusia. Untuk melintasi, untuk menjelajah ruang angkasa. Lalu ada peringatan di ayat ke-35. Di mana di ayat ke-35 Allah menyatakan yursalu alaikumasywadu wanhasun falatantasiran yaitu di mana kalian khayjin dan manusia itu akan dikejar oleh apa sywadun oleh api yang menyala wanhasun dengan cairan tembaga yang panas falatantasiran dan kalian tidak akan pernah bisa memenangkannya Nah sehingga di sini muncul pertanyaan Apakah kedua ayat ini kontradiktif? Ayat yang ke-33 memberikan dorongan lintasi langit dan bumi. Sementara di ayat ke-35 Allah berikan peringatan kau tidak akan mampu untuk menghadapi tantangannya. Karena tantangan menjelajahi ruang angkasa akan berhadapan dengan gumpalan api yang menyala yang mengejar. Dan akan berhadapan dengan cairan tembaga yang begitu panas. Yang jadi pertanyaan, apakah kedua ayat ini kontradiktif? Nauzubillah, Tentu kita berlindung kepada Allah... ...daripada kita menuduh Al-Quran itu kontradiktif. Ternyata kalau kita sedikit bersabar... mau ...mengkaji Al-Quran dengan sabar, cermat, teliti... ...ternyata kedua ayat ini tidak bertentangan. Ternyata kedua ayat ini tidak kontradiktif. Nah, lalu bagaimana memahaminya? Ayat yang ke-33... Itu merupakan jaminan dari Allah. Jadi bukan hanya dorongan. Pertama manusia ini didorong oleh Allah untuk menjelajah ruang angkasa. Tapi sekaligus dijamin. Tapi dengan syarat. Harus dengan kekuatan. Itu tadi. Kekuatan ilmu, kekuatan pikiran, kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan modal, kekuatan teknologi. Allah jamin kita akan bisa menjelajah ruang angkasa. Dan terbukti. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam kajian-kajian yang lalu. Bagaimana manusia akhirnya sampai ke bulan Bagaimana akhirnya manusia menemukan fakta Bahwa bulan pernah terbelah nah, Jadi dalam dua kajian yang lalu Sudah kita ungkapkan bagaimana dahsyatnya informasi Al-Quran Yang ternyata di zaman ini terbukti Manusia mampu menjelajah ruang angkasa Bahkan mampu menginjakkan kaki Di atas permukaan bulan Subhanallah Artinya dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus Jaminan Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah terbukti tanpa bisa kita ingkari lagi. Nah lalu bagaimana dengan ayat yang ke tiga puluh lima yang tadi Allah berikan peringatan Yursalu alaiku ma shawahu anhu atun falatant tasirat dimana kalian akan dikejar oleh bola api yang panas yang membakar beserta cairan tembaga yang begitu panas dan kalian tidak akan pernah menang falatant Nah ini merupakan peringatan bahwa jin dan manusia Sekalipun suatu ketika mereka mampu untuk menjelajah ruang angkasa Bahkan mampu untuk menginjakkan kakinya di permukaan bulan Tapi ada peringatan dari Allah Bahwa kemampuan manusia sehebat apapun tetap ada batasannya Artinya ada batasan-batasan mana ruang angkasa yang akan mampu dijelajah oleh manusia Dan mana bagian ruang angkasa yang manusia tidak akan pernah mampu untuk Daripada melintasinya Nah ini menunjukkan Bahwa ayat ke-35 Bukan peringatan bahwa jin dan manusia Tidak akan mampu menjelajah ruang angkasa Tapi merupakan peringatan Bahwa kemampuan jin dan manusia Dalam menjelajah Atau mengarungi ruang angkasa Sangat terbatas Nah berkenaan dengan bola-bola api ini Ada yang menarik Pemirsa di mana dalam surat al jin Ayat 8 sampai ayat 9 itu Allah menceritakan tentang kesaksian dan pengakuan para jin. Yang dulu pernah punya kesempatan dengan sangat mudah menjelajah ruang angkasa. Nah, Di mana dinyatakan dalam surat jin Allah ceritakan. Bagaimana jin itu mengatakan. Wa anna lamas nas sama'a fa wajatnaha muliat harasan syadidan wa syuhubah. Jadi jin ini mengatakan. Wa anna lamas nas sama'a. Jadi dulu kami itu bisa menyentuh langit. Artinya kami ini bisa menjelajah daripada langit tersebut. Tapi naha, tapi kami dapatkan di langit itu muli'at arasan syadidah. Kami dapatkan penuh penjaga-penjaga yang begitu kuat, penjaga-penjaga langit. Sehingga tidak mudah untuk ditembus. Bahkan wassuhuban, bahkan ada panah-panah api. Ini kesaksian jin. Jin yang pernah yaitu menjelajah angkasa dan jin yang pernah punya tempat di beberapa tempat di angkasa sana. Mereka menyaksikan bagaimana panah-panah api itu mengejar mereka ketika mereka mendekat. Di ayat yang berikutnya, apa kata jin? Ini Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Jin itu berkata, wahannaku na nak uduminha maka id alisami. Dulu kami itu bisa duduk-duduk di beberapa tempat di langit sana untuk apa disami? Untuk curi dengar tentang berita-berita langit. Tapi sekarang kata jin tadi faman yastamil anak. Gajatlah husyaban rosada. Tapi sekarang ini, kalau diantara kami coba-coba untuk curi dengar berita-berita langit, nis kayak ada panah-panah api yang mengejar dan membakar. Subhanallah. Artinya ada pengakuan dari jin yang pernah punya dulu sebelum kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu bebas untuk bergentayangan di ruang sana di langit sana. Bahkan mereka punya tempat-tempat mampir Ya, tapi begitu dilahirkan Nabi alaihi salatu wassalam, tempat-tempat tersebut ditutup, mereka tidak boleh lagi duduk untuk mencuri dengar berita-berita langit. Nah, yang menarik, berita dari jin adalah ada panah-panah api yang mengejar. Nah, ini dalam ilmu astronomi ternyata terbukti. Ternyata saat manusia itu menjelajah ruang angkasa, jauh daripada bumi ini, ada beberapa planet itu dikelilingi oleh meteor Dikelilingi oleh komet Dikelilingi oleh asteroid Itu meteor-meteor itu membakar itu Itu asteroid itu batu-batunya ketika dia turun Menyentuh atmosfer itu berubah jadi api Itu batu berapi itu kalau menghantam muka bumi Luar biasa itu bisa terjadi sumur besar Bisa terjadi satu kawah Nah jadi artinya manusia pun ternyata melalui teknologinya berhasil merekam Ternyata memang ada beberapa planet yang dikelilingi dengan bebatuan-bebatuan keras Yang melayang kemana-mana di angkasa sana Yang kalau dikirim robot atau dikirim pesawat ulang alik Itu bisa berbenturan dengan bebatuan-bebatuan tadi Subhanallah Jadi kalau Allah sudah memberikan kabar Bahwa manusia gak bakal menang Jin gak bakal menang Artinya engkau tidak akan bisa menjelajahi semua Tapi bukan berarti tidak bisa menjelajah sebagian Sebagian Allah izinkan untuk dijelajahi Bulan kita sudah dapatkan Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah ke depan ada planet-planet lain Yang bisa diselidiki lebih lanjut oleh umat manusia Tapi umat manusia tidak boleh sombong Dunia ini terlalu luas Ilmu Allah maha luas Mustahil dikarungi oleh ilmu manusia yang sangat terbatas nah, Tapi setidaknya dari apa yang kita ungkapkan pada kesempatan Hari yang berbahagia ini Sekali lagi kita mendapatkan satu keajaiban Al-Quranul Karim. Ada janji dari Allah, ada dorongan dari Allah untuk menjelajah ruang angkasa. Ada jaminan kalau manusia itu sabar, punya ilmu, punya modal, punya kemauan, punya teknologi. Insya Allah mereka bisa menjelajah ruang angkasa. Dan terbukti akhirnya manusia mampu untuk menjelajah ruang angkasa. Tapi ingat, tidak mungkin semua bisa kita jelajahi karena ilmu kita sangat terbatas sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, wallahu akbar Para pemirsa itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini Sekali lagi ini kita sampaikan untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Meningkatkan cinta kita kepada Al-Quran Ayo mari kita kaji Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh